s e l a m a t p a g i p a k m u n g k a s i n s e l a m a t p a g i s e i a n a g n g n k a n s a g g a k i y a s e b e n a r n y a a s u r a n s i u n t u k b e r b a g a i h a l m u s i k k e h a r u s a n s e p e r t i a n a k e n d a r a a n b e r m o t o r h a r u s n y a k e h a r u s t a p i b a h w a n a n e a g n g e n b a g a n a n e n b a g a n u a n s n bagi b u s e b i n bagi b k a n e b i k a n e b k e b a s e b a n u n k s a n u n k a e b i a i b a u k a s e b i a i b a u n a n s i n b a b a n g u n a n s a i n b a b a n g a n s a g a n a g g a n s a r a n a u s e a g i a n a g i b g a n a g i a n u s e i a n b i b u n k a n a i a n k a e n b u n k a s e b a n g g u a n a n b u n e b a n g g u n a n a n b u n s e a g a n u n u n s a g a Demikian juga untuk bufata seperti jam soset Kalau saya melebar sedikit jam soset Jika harusnya tidak menjadi suatu m o n o p o l i Tapi karyawan diberikan kebebasan untuk pemilih asuransi yang mana Oke,、okay, terima kasih Pak Mungkas Eh, saat pagi Pak Prabu Selamat pagi Ya kan p a Menurut saya itu tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia Karena seperti kita tahu di Indonesia ini banyak tabrak lari 私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つ a たら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけた a 私はそれを見いけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、 itu langsung diikutsertakan dengan kartu asuransi kecelakaan diri ya yang m a l a k s a sebesar dapatnya Rp 2.000.000 padahal kita k a n y a w a n hanya panjang film saja itu satu yang kedua ketika kita minta k o m p e n s i untuk perpanjangan t i m dengan harga yang demi kita tidak ada gitu itu saja kasih. Ya, terima kasih iya terima kasih、oh, m a k Alvin apa lagi lagi bu silahkan pak ya sebetulnya itu betul ya kalau asuransi itu Di Perjalanan sangat dibutuhkan ya Kejadian-kejadian yang belakangan ini terjadi di,、uh, Menabrak dan lain sebagainya Itu kan asuransi d a s a r a h a r a yang、uh, Meng-cover Dan itu memang suatu keharusan menurut saya Jadi salah kalau pendapat itu mengulangkan hal-hal Dan lain sebagainya Terima kasih Terima kasih kembali Pak John, Pak Acun s i l a k a n Pak Acun i Ya kalau menurut saya ya Masalah asuransi b o l e h juga dengan sistem、uh, Apa Uh, tidak, apa saya laku k a l a n gitu. Nah, maksudnya d a l a m a s i gini.、Uh, kalau misalnya ya seperti pembahasan b i cara n a kompas dia tidak mau bayar, dia nggak p a p a t tapi namanya dicatat aneka satu hari. kalau dia kecelakaan, dia tidak usah dibayar gitu, tidak perlu diberikan g a n s i asuransi begitu. sekian. terima kasih. s a l a m pagi, bu. selamat pagi, silakan. iya, saya rasa ini asuransi jasa rahal jadi. あ、レボレージャーのたら、パラワ t と言ったら、パラ n ーと言ったら、パラワーと言ったら、パ asuransi bayangkara itu, nah itu sampai sekarang gak ketahuan itu apakah pas pada saat ada kecelakaan kita bisa mengklaim ya kan? saat pembuatan itu selalu diharuskan sudah tercantum asuransi bayangkara selama tim itu berlaku、gitu. nah ini saya pertanyakan karena saya baru belum pernah mendengar nih asuransi ini dan juga saya belum pernah mendengar bahwa dia membayar klaim gitu. Nah, kalau jasa rahada memang よかった Mungkin sifatnya saja yang perlu apakah itu perlu mengingat atau tidak mengingat Tapi j a n g a n g sedikit sedikit dikaitkan dengan isu yang membuat negeri ini jadi kacau Sehingga polisi pun tidak berani bertindak kalau dengar HAM Kayaknya alhamdulillah tidak dengar HAM Terima kasih Pak Jimmy Iya Silahkan a s i Pak Jimmy Ya ini sih sebenarnya benar kata p a k k p a k yang terakhir itu ya Ini tidak ada hubungan dengan HAM Atau m a s a l a n bagaimana <tuh> Ini lebih cenderung Begini Bu, kalau memang uang asuransi Ini bisa dipesan jawabkan Premi yang kita bayar itu Memang nanti ada Kejelasan Kalau kita k e r j a d i a p a a p a Itu bagus, bagus sekali Yang jadi masalah kan Di masyarakat ini Sering asuransi itu Contohnya yang tadi kayak Bapak Nomor dua yang bilang asuransi bayangkara itu Yang tidak jelas Uangnya kemana? Itu yang mungkin dari inti masalah, Bu. Gitu. Bukan masalah p a s a n a atau h a m a atau gimbal, bukan. Tapi yang penting kejelasan uang itu ada di mana dan k e b a n g j a w a b a n jelas gitu. Itu aja, makasih. Terima kasih kembali. Pak Andre? Silakan, Pak Andre? Saya akhiri,、uh, saya kira、uh, asuransi kecelakaan yang itu-itu sudah ada peraturannya ya. サイクルに優勝した人 a サイクルに優勝した人は、サイクルに優勝した人 a i イ n ルに優勝 a た人は、サイクルに優勝 a た人は、サイクルに優勝した人は、サイクルに優勝した人は、サイクルに優勝し a 人は、サイ a n に優 y a た人は、サイクルに優勝した u n サ a クルに優勝し n g は、サイクルに優 a した人は、サイクルに優勝した人は、a イクル a n 勝した人は、サイク a に優勝 a た人は、サイクルに a 勝した人は、サイクルに優勝した人は、サイクルに優勝した人は、サイクルに優勝した人 a サイクル a 優勝した a は、didukung oleh、uh, uh, peraturan,、so eh, did per saya kira. ごめんなさい、サンギー・イ ウィジー 私たちは、a たちは、私たち e 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た a は、私たち s 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 a ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 a ちは、私たちは、a たちは、私たちは、私 a ちは、私たちは、a たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た i は、私たちは、私たち e 私 a ちは、私たちは、私たちは、私 a ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た a は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、a たちは、私たちは、私たち a 私 u s tertentu saja yang d i e k s p o s ち、私たち、私たち、私、私、media.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 m e n y a t a k a n tidak setuju... a t a l a h harga... ...tapi ini adalah masalah profesionalisme... ...dan artinya...、E, ...melanggar hukum tidak... ...karena kalau yang dilakukan seperti ini... ...adalah infadal satu pelanggaran hukum... ...jadi dalam hal seperti ini... ...Indonesia mengaku sebagai negara hukum... ...jangan tak benar... ...itu a j a terima kasih... Terima kasih kembali Pak Wiji... ...6339166 p a FM... ...selamat siang... パワーアフランティーのポリディパンスクランィーのテレビのプレゼントに対しては、パーケットのプレゼントはパーケットのパーケはトのパーケットのパーケットのパーケットのパーケットのパーケットのパーケットのパーケットのパー やらせてくれ。 dan itu memang wajib n a n t i k i t a sebagai p e n g e n d a r a mobil ataupun motor itu kan s e t e a h perpanjang SMK kita harus b a y a r pajak segala macam termasuk j a s a r harga ya itu juga jumlahnya ya mungkin lah ya 100 ribu lah t gak terlalu besar jadi pertama kalau dibilang itu melanggar hak itu ngawur gak benar itu prinsip n y a begitu kedua kalau masalah asuransi kesehatan yang ibaratnya untuk jiwa kita sendiri tambahan itu memang suka rela tapi kalau bersifat tentang kecelakaan berkendara itu wajib wajib kita harus punya asuransi itu walaupun mungkin ditentukan dari pemerintah nah kita kan bernegara dan bersama,、uh, bermasyarakat ini kan diatur nah jadi jangan m a s a asuransi ini disamakan dengan asuransi k e s e h a t a n yang memang kita boleh pilih-pilih いラカン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 Bayar itu disimpan, jadi nomor plat nomor kemudian itu langsung dia tahu.、Gitu. Ini yang sulit、e, dilaksanakan secara harga ya, mesti perbaikan ini. Jadi nggak perlu keluarga yang ngurus, g a k ada surat j a d i n g a nggak bisa diganti. Nah itu yang susah, ya terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Yudi. Silakan. ya, h itu j u t r u sama yang Bapak terakhir. itu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 Itu s a h i t a u c a r a p r o s e d u r n y a seperti apa? Jangan t e r v i s posan. Uangnya mereka yang sudah、uh, positif kecelakaan itu, itu, mereka benar-benar sangat butuh uang.、Gitu. Itu saja. Menurut saya itu memang perlu a d a asuransi itu. Terima kasih. Ya, Pak Ali. ya saya tanpa k a l i Iya, saya cuma mau minta, m i n a doa. Amin. Mau menjelaskan. Kalau bisa di pemerintah. Diharuskan setiap orang yang kecelakaan itu t d a k ada, itu otomatis mendapatkan seperti DRT gitu kan. Seperti DRT saya t u h kalau ada yang meninggal semuanya dapat dari mandi i n sampai pengukuran, sampai selesai. Jadi yang korban j i d a k d i t u n j u Terima kasih. Terima kasih kembali Pak.